Terikasnya boleh, ketika tidak ada yang melihat, tidak ada yang lain, bukan di tempat umum, di dalam kamar mandi, di rumah sendiri, boleh. Apakah boleh berwudu di kamar mandi yang ada klosetnya? Boleh. Kalau ditanya boleh, boleh. Yang menjadi permasalahan kan? Baca bismillahnya. Alah. Ya kan? Sayy Albani ada fikih beliau yang kalau yang dihukumi WC itu itu kan klosetnya itu. Nah gitu ketika di satu ruangan kamar mandi itu. Jadi ya selamat di luar kloset kalau baca bismillah bismillah saja. Kalau Kalau masih lagu mau hati-hati Kalau gak ada orang keluarkan dulu Kepalanya Lewat pintu Bismillah di luar Ya kan Jangan coba masalah ya Jangan coba Jangan coba Tetap lagi Jangan coba Amalan apa yang lebih baik dilafalkan Antara istighfar, solawatan Atau berzikir Istighfar artinya Astaghfirullah. Solawatan Ini yang baca solawat Bukan nyanyian ya Atau berzikir Zikir itu umum Kalau Yang lebih baik Dan lebih sering Istighfar Kita kan Pasti banyak dosa gitu Sangat bagus dianjurkan untuk banyak Beristighfar Solawat secara umum disyariatkan Juga ada waktu-waktu tertentu yang Untuk memperbanyak hari Jumat, hari Jumat Kalau secara umum zikir khus Mana yang lebih bagus untuk dilafalkan Yang lebih sering beristighfar sebagaimana anjuran Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Karena ketika kita memang benar-benar diampuni oleh Allah, maka pasti enak seluruh hidupnya Yang menghalangi berbagai macam kenikmatan, berbagai macam ujian menimpa kita ya dosa-dosa kita. Sehingga ketika kita menyadari banyak dosa ya, banyak beristighfar. Sebagaimana Rasulullah saja banyak beristighfar. Diriatkan Rasulullah lebih dari 70 atau 100 kali dalam pagi. Kita kurang dari itu. Setiap paginya pada. Jadi jelas lebih utama banyak beristighfar. Maka berapa ayat misalnya menunjukkan falam ana hu la ilallah li dzanbi untuk istighfar Selesai sholat kita malah dikirnya Istighfar Banyak nah. untuk istighfar Apa hukumnya mengambil jasa transfer Dengan deposit saldo terlebih dahulu Seperti halnya deposit saldo pulsa Mengambil jasa transfer Maksudnya Contohnya gini kah, anak punya rekening bank atau apa gitu. Ada orang mau minta tolong ke Ana gitu, untuk ditransferkan gitu. Kah? Ya. Tapi kok di kok deposit saldo lebih dahulu ya? Seperti halnya deposit saldo pulsa. Ya dia deposit dulu, Ustad. Misalnya deposit. 1 juta dulu. Nanti tolong transferkan 200 dulu gitu. Ini enggak paham nih pertanyaannya nih. Apakah boleh menghadiri undangan walimahan keluarga atau teman yang awam? Awam enggak awam, selama muslim ya boleh-boleh saja. -boleh yang catatannya itu bukan awam enggak awam. Ya. Ada kemaksiatan atau enggak di situ? Walaupun salafin, salafia yang bernikahan tapi di situ ngundang ben ya, nggak setengah. Ben salafin ya kan? Jadi catatannya bukan itu, ya? Diundang seorang muslim, ya? Untuk Walimah di situ ada kemungkaran, berarti nggak bisa datang. Ya. Karena ada kemungkaran di situ nggak bisa mengingkari. Datang untuk mengingkari boleh. Buka datang untuk duduk-duduk ikut makan di situ Datang ingkari Sudah setelah itu pergi Seorang istri mempunyai penghasilan sendiri Maka ketika saya istri ingin sodaku Apakah dia harus izin kepada suaminya terlebih dahulu? Enggak, enggak perlu Istri Harta dia Ya nah. Seorang wanita suci dari haid ketika waktu asar, apakah dia wajib mengqada salat dzuhur juga? Sebagaimana pembahasan yang lalu mazhab Hanabilah memilih ini. Dia juga mengqada salat dzuhur juga. Karena itu satu waktu ketika uzur. Ya. Ketika salat kan satu waktu itu salat dzuhur sama asar boleh dijamak. Sebagian ulama yang lain mengatakan enggak. Tapi yang dipilih oleh kebanyakan Hanabilah Seperti dalam risalah ini saya soleh Fauzan al Fauzan, Iya Dan bagaimana jika dia suci ketika subuh Apakah mengodok salat maghrib dan isya? Enggak Kan enggak ada jamak subuh dengan maghrib dan isya Enggak ada Enggak ada Sudah <Sukai> Mohon penjelasan tata cara wudu bagi wanita yang tidak berwudu pada tempat yang tidak ada ijabnya, misalnya ketika safar apakah menyingsingkan lengan baju dan melepas kaos kaki atau boleh hanya mengusap saja? Ketika wudu, jelas rukun wudu membasuh bagi yang harus membasuh. Tangan termasuk yang harus di basuh, berarti dia harus membasuhnya. Enggak bisa untuk cuma mengusap, berarti ya dia harus cari-cari kondisi supaya tidak dilihat yang lain. Adapun khimar boleh untuk enggak dilepas. Ada pembahasan tersendiri Jadi cukup mengusap khimarnya, tudungnya. Jadi lah. enggak perlu dilepas. Adapun kaos kaki Ada bahasan khusus kalau dia pakai sepatu memang atau kaos kaki yang memang menutup seluruh mata kaki. Ketika dia memasukkan kakinya ke kaos kaki tadi. Dengan syarat kaos kaki memang menutup seluruh kaki termasuk di atas mata kikinya. Dalam keadaan suci, dalam keadaan suci dia masukkan. Maka dia boleh ketika wudhu cuma mengusap dan itu berlaku tiga hari kalau dia safar misalnya dia sudah suci dulu itu dia kalau butuh nggak perlu lepas boleh diusap saja syaratnya tadi ketika mau make itu sudah keadaan suci ada bab tersendiri begitu ya, tentang mau, mengusap hoof istilahnya dulu hoof hoof itu bukan kaus kaki dulu kayak satu kulit ya, ya Maka sebuah ulama sekarang mengatakan Sama dengan kaos kaki Bagaimana hukum Nghibai orang kafir Kurang kerjaan <guluh> Ya kan gak bagus juga Kurang kerjaan itu maksudnya Ya kan Buang-buang waktu ya, Karena Ya kalau dibilang dosa ya Enggak karena itu orang kafir Kan bukan saudaramu Ya Kan Kan Hibah Rasulullah Rasulullah mendefinisikan Zikruka'akho kabima Yakro Hibah kan itu Engkau menyebutkan Suatu dari saudaramu Saudaramu ini saudara Seiman yang dibicarakan Saudaramu sesuatu yang dia tidak suka Kalau disebutkan Orang kafir kan bukan saudaramu Cuma ya kurang kerjaan Dan itu sia-sia tercela juga Di sisi syariah Begitu juga barulah mengatakan Kalau ternyata orang kafir itu punya kerabat muslim Saudara kita yang diajak diri ikut Juga gak senang Juga gak baik dari sisi Menyakiti saudaranya yang muslim apa hukumnya memohon eh memohon tulisannya sudah bagus kok nggak bisa baca <tuk> memakan ya. apa hukumnya memakan kue ulang tahun atau kue natal yang diberikan kepada kita yang pertama ya sampaikan kita nggak ikut Nggak, atau kita gak suka atau Bukan bagian dari ajaran kita Bahkan ditentang oleh ajaran kita Seperti itu Kita sampaikan untuk kita gak usah dikasih kue ya. Tapi kalau Ada di depan kita kue Yang itu juga halal Ya kalau mau dari sisi Sisi halalnya halal itu dimakan Makanannya itu kan halal Cuma Yaitu tadi dari sisi dakwah, dari sisi warok, dari sisi kehati-hatian Dari sisi untuk menunjukkan baroknya Mestinya di diingatkan dan kemudian bilang Nanti gak usah dikasih Kalau kasih kembalikan, aku udah bilang gak usah dikasih Ini kembalikan Jika menghadapi bayi yang sekarat maut apa saja yang diseretkan untuk dilakukan Ya Sudah tunggu saja Mau apa Kalau mau bisa menolong, menolong. Kalau enggak ya Enggak mungkin kan disuruh lai-lai Allah Ya sudah Sabar stifar. Apa hukumnya membongkar kartu Pasca bayar Misalnya menggugul meng <lipun> <lipun> <kewet> menggunakan ya. Hukumnya <lipun> ada R belakang. Oh, menggunakan kartu pascabayar. Misalnya kartu Halo, Sistem tempat bayar ialah terkena denda jika melewati jatuh tempo. Ada tempu. Kedendam, ya? <lipun> <Kedendam> denda ya? Ganti kartu. denda ya? Ada denda. Biasanya ada denda. Ada denda. Ada denda. Ala alam tahu nih. Dendanya itu gimana? Kan dia tetap maket terus. Ya walaupun belum bayar itu tetap masih bisa nilpon gitu ya. Cuma agak terlambat terus didenda gitu. Enggak pernah enggak pernah kena denda halo. alam enggak tahu arah. kayaknya kena denda kan. Cuma nanti mati gitu kan kalau enggak bayar. Ada, ada yang mati, ada yang mati, yang ada juga ada yang, ah. yang denda. Dia pakai terus itu kena, tax terus lah. Biasanya gitu. Oh, lawan dan ada. Nah, <gat> enggak gitu ya. Enggak denda ya. Ya lah kita pakai terus ya. Betul. Tapi ada enggak langsung gitu situ dan itu, pakai nah, Biasanya dendah ada dendah tahapan. Nah. Berapa waktu bisa nerima nggak bisa nelpon bisa terus nggak bisa dua-duanya masih belum bayar nantilah kayaknya ya. nggak ada dendanya dendanya gimana kalau orang nggak membayar itu lah dendanya tuh banyak masih dicari tahu gimana model dendanya itu Tak ada butuh langsung, langsung masuk ah. itu gitu itu.